Mitra bisnis Indopos menulis mantan Menteri Keuangan Fuad Bawasir mengatakan, undang-undang pemilu sama seperti alat kontrasepsi, hanya sekali pakai. Undang-undang pemilu yang ada direvisi dan dibahas kembali saat menghadapi pemilu berikutnya sehingga tidak ada kepastian hukum yang mengakibatkan para kontestan peserta pemilu tidak dapat menyusun strategi. Untuk membahas hal ini saya sudah terhubung dengan mantan ketua MK Jimli Asidiki. Pak Jimli, apa komentar Anda? Ini kan karena stabilitas sistem politik kita kan belum, belum、uh, mantap. Ya Berhubung karena kita baru reformasi. Jadi reformasi kita kan mengubah sistem politik secara fundamental. Sejak perubahan konstitusi 13 tahun ini, terakhir ini kan. Sehingga memang jadi timbul kebiasaan. Sebetulnya ya bisa kita koreksi kalau mau. a n t u n g mau apa enggak. Karena pemilihan umum itu harus dibikin ajak kita. Sehingga undang-undang pemilunya ya cukup satu kali. Nah, c o b a lihat t u h di Eropa. n i d a k pernah mereka biar bikin undang-undang pemilu. Tidak pernah. Karena pemilunya itu sudah rutin. Sehingga semua orang sudah tahu sistem. Sedangkan kita kan belum. Belum mantap gitu. Sehingga selalu setiap menjelang pemilu. Dibuat undang-undang. Apakah hal ini juga terjadi saat sebelum reformasi? Kebiasaan. sejak zaman Ode r Baru nah, gitu, yang lebih lebih lagi setelah reformasi karena memang perubahan drastis kita bikin dari sistem Ode r Baru yang、uh, ada pembatasan partai ada sistem pemilu yang yang kurang menjamin kebebasan kan dan、uh, sifat jurdilnya yang tidak terjamin Sehingga pemilu selama order reformasi itu menjadi semakin tidak stabil atau semakin tidak mantep gitu. Nah, ini harus di-stop, tidak boleh diteruskan. Kita kan berharap kalau bisa 2009 yang lalu, itu pemilu yang terakhirlah kita menata sistem pemilu kita. Tapi ternyata tidak berhasil juga, karena sesudah menjelang pemilihan umum, ada putusan yang... Yang sangat mengubah fundamental ketentuan pemilu. Misalnya putusan Mahkamah Konstitusi mengenai suara terbanyak.、Kan? Nah akibatnya perlu ada perubahan yang substantif terhadap sistem pemilihan umum kita secara turuhan. Kita harapkan sekarang inilah kesempatan terakhir untuk memperbaiki secara integratif secara lengkap sistem pemilihan umum itu yang dimaksudkan untuk seterusnya. Jangan lagi ada perubahan-perubahan. Apa yang harus dipenuhi oleh undang-undang pemilu agar tidak lagi terus menerus mengalami perubahan? Jadi undang-undang pemilu yang sekarang ini, kalau bisa, dia cukup komprehensif, komprehensibel, menyeluruh begitu,、uh, semua aspeknya dirinci, di, di di dan nanti pelaksanaan teknisnya a d i diserahkan kepada pengaturan yang lebih rendah, aturan pelaksanaannya kepada KPU. でも、今日はプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリンセプリン